AMC-nya Bangkalan. Kita goyang kembali untuk anda bersama Kompak Production Shooting bersama Fuji Audio Rental untuk pasukan goyangku yang tetap dengan penuh kedamaian. Niken, Ira, Azila. Untuk dulurku dari tulur. Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama. We'll be right There's